tentang kebatilan. Ya, jadi lawan dari tauhid adalah orang musyrik. Itu tidak ada harapan dia masuk ke dalam surga. dalilnya Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu majsyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wa'uhu annar wa ma, ma lirzallimi min anshar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apa ya, dengan sesuatu sembahan selain Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Nah, haram. Bagi orang-orang syirik Tidak bertauhid kepada Allah Dan tempatnya adalah di neraka Dan sekali-kali tidak ada Seorang penolong pun bagi orang-orang yang zulib Nah ini dari Al-Maidah 7.2 Orang-orang yang tidak bertauhid Orang-orang yang menyukutkan Allah dalam ibadah Tidak akan Diambil dari neraka Dan tidak akan dimasukkan Ke dalam surga Jadi selama-lamanya Di dalam neraka jadi syaratnya adalah dia masih memiliki taubat, pak. Tidak melakukan keserikatan. Nah, ya. Jadi ini hadisnya di sini kita sebutkan di sini hadis riwayat Imam Muslim. Di sini Rasulullah SAW bersabda ya, dengan artinya ada pun ahli neraka yang menjadi sebagian penghuni itu tetap di kalangan orang kafir dan orang musyrik, orang munafik. Sesungguhnya mereka tidak mati. Nah, ya, sebagian ahli neraka yang di kalangan kaum muslimin Mereka tidak mati Orang-orang ah, kafir, orang-orang musyrik Yang masuk ke dalam neraka Mereka tidak mati dan tidak hidup Jadi orang-orang kafir yang disiksa dalam neraka Pak, Mereka tidak hidup dan tidak mati Merasakan kesakitan semuanya Akan tetapi ada orang-orang yang terkena api neraka Disebabkan dosa-dosa mereka Ini kaum muslimin maksudnya akan tetapi ada orang-orang yang terkena api neraka, maksudnya masuk dalam neraka, Sebabkan dosa-dosa mereka atau kesalahan-kesalahan mereka. Maka mereka akan dimatikan hingga ketika mereka telah menjadi arang. Nah, jadi ada sebagian kaum muslimin yang dia masih bertauhid, disiksa dalam api neraka atau perolangan sampai menjadi arang dan dimatikan. Seperti arang. Tapi kalau orang-orang kafir, kafir tidak mati, tidak hidup, Pak. Disiksa terus menderita. Selama-lamanya kekal kholi fiha dalam azab. Ada sebagian dari kaum muslimin yang disiksa karena dosa-dosa mereka, karena kesalahan-kesalahan mereka. Maka mereka akan dimatikan, disiksa, lalu dimatikan dan diubah seperti arang, gosong dalam waktu tertentu. Kemudian diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Kemudian mereka didatangkan berkelompok-kelompok dan mereka menyebar ke sungai-sungai surga. Jadi didatangkan dari neraka itu sudah berbentuk arang. Ya, mati sudah. Nah, kemudian diserukan hai para penghuni surga, tuangkanlah air kepada mereka. Kemudian mereka tumbuh. Perintah di, dituangkan air, air kehidupan namanya. Al-Maul Hayya dalam riwayat. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian yang terbawa hanyut air bah, air yang apa namanya? banjir gitu ya. Jadi mereka tumbuh seperti biji bijbian yang terbawa arus air dan berada di pinggiran pantai sungai atau pantai kemudian tumbuh seperti biji kecambah tumbuh dengan jasad yang baru. Jadi ibaratkan seperti kecambah seperti biji yang tumbuh. Nah ini mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Muslim juga sama tapi beda riwayatnya. Ini riwayat dari Jabir bin Abdullah, Rosulillahulah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya satu kelompok manusia akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan tubuhnya terbakar hangus, selain bagian wajah, hingga mereka masuk ke dalam surga. Kenapa di sini sebutkan hanya bagian wajah saja? Yang lain gosong, tapi hanya bagian bukan wajahnya pak, tapi ada bagian wajahnya yang tidak terkena api neraka. Yang mana itu? Pernah mendengar? Jadi saya sebutkan kata Abdullah bin Jabir Kata Jabir bin Abdullah, maaf Tubuhnya terbakar semuanya Selain bagian wajahnya Ada sebagian wajahnya yang tidak terbakar Yaitu tempat sujud Keningnya dalam riwayatan disebutkan Karena dipakai untuk sujud Nanti bekas sujudnya itu Tidak diizinkan oleh Allah untuk dibakar Karena tiap hari dia bersujud karena sholat, tapi maksiat juga Begitu Rajin sholatnya tapi maksiat juga Nabi ini ini nasibnya nanti Kata Jabir, Jabir bin Abdullah. Orang-orang yang dikeluarkan dari neraka Kemudian masuk surga Mereka disebut oleh para penghuni surga Yaitu Jahannamin Nah nanti orang ini disebut oleh Ahlu surga disebutnya Jahannamin Awalnya dia di Jahannam, kemudian diangkatkan dari kisahnya, kemudian dia hidup di surga dan dikatakan Jahannam dalam hadis Sahih Bukhari dari Imran bin Husain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda akan keluar dari neraka suatu kaum dengan sebab syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya. Jadi ada suatu kaum kaum Muslimin tentunya ini yang bertauhid pak, bertauhid akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab sahabatnya Rasulullah sallallahu Kemudian mereka masuk surga, mereka dinamai Jahannamiyin Jahannamiyyin dari kata Jahannam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain juga riwayat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, akan dikeluarkan suatu kaum dari neraka karena mendapat syafaat. Mereka dalam keadaan lemah seperti tanaman ya tanaman mentimun yang kecil Maksudnya seperti biji yang kecil Lemah kemudian dikeluarkan dari neraka Dan kemudian uh, di, di, ya, disiram dengan air kehidupan Yang ada di surga tumbuh Seperti tumbuhnya biji ya, Tumbuhnya kecambah dalam biji Nah dalam riwayat yang panjang juga Imam Muslim Orang Allah Ta'ala memaparkan tentang syafaat ini Syafaat bagi orang-orang Islam yang bertauhid dan dia masuk ke dalam neraka. Ini akidah Ahlussunnah, Pak. Kalau Bapak bertanya kepada orang Khawarij, ini diingkari hadis ini. Meskipun dalam muslim. Mengingkari hadis ini bisa kufur kalau orang sudah tahu itu hadis Rasul, sudah sahih. Ini masalah akidah. Nah, ada juga riwayat yang, yang sangat rinci sekali menerangkan bagaimana orang-orang muslim yang bertauhid dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga, yaitu riwayat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang. Yang menerangkan tentang akhirat, ada ungkapan Rasulullah SAW yang berbunyi sehingga setelah Allah Subhanahuwataala selesai memberi keputusan kepada para hamba, selesai segolongan hamba di neraka sudah selesai di neraka semuanya, segolongan hamba di surga sudah selesai keputusan Allah. Kemudian setelah beberapa waktu tertentu di sebelah sini, ya, Allah Subhanahuwataala hendak mengeluarkan orang yang dikehendakinya dari neraka. Sudah semuanya diputuskan. Ini si fulan sudah semuanya di neraka ini, ini yang ke surga sudah selesai. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, dalam waktu tertentu kemudian Allah berkehendak mengeluarkan orang yang dikehendakinya dari neraka untuk dikeluarkan karena rahmat Allah. Allah memerintahkan para malaikat. Nah, nanti syafaat ini syafaat untuk mengeluarkan orang berdoa dari neraka, bukan hanya Rasulullah SAW, tapi juga para malaikat. Dimulai para malaikat. Para, para malaikat ya diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang tidak. Nah, ini syaratnya di Hadis ini harus dicatat. Jadi ada syafaat malaikah. Namanya syafaatul malaikah. Nanti ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para malaikat Untuk mengeluarkan dari neraka Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Dengan yang lainnya Nah ini syaratnya tauhid. Jadi nanti kalau bertemu dengan orang khawarid Anda mengingkari tentang Adanya syafaat karena Allah menghukumi mereka masuk neraka. Tapi di sini ada hadis, Allah merintah para malaikat supaya mengeluarkan orang-orang ahli neraka yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan yang lainnya ketika dunia. Intinya bertauhid, muwahhid. Tapi karena hawa nafsu dia berdosa ya. Dari hamba-hamba yang dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tauhid. Nah, jadi orang yang dikeluarkan dari neraka itu tidak berbuat syirik dan juga dia mengucapkan kalimat tauhid apa yaitu la ilaha illallah ketika di dunia dan dia konsisten dengan kalimat itu tidak mau mendekati kesyirikan dia tidak mau loyalitas kepada ahli syirik tidak mau juga menjadi teman ahli syirik hati-hati ya kita bergaul di tempat kerja dengan orang-orang non muslim jangan loyal meskipun atasan kita enggak boleh saling mengasi sayang al walo wal, wal bara itu masalah akidah ketik tempat kerja itu masalah kerja, masalah kerja. Jangan dicampur dengan akidah. Jangan takut. Allah Subhanahu wa taala yang akan uh, apa namanya? menjamin kita masalah rezeki yang lainnya. Meskipun atasan kita, jangan salam kepada mereka. Haram. Ya. Jangan salam ketika masuk. assalamualaikum, itu boleh. Atau kalau haram mendahului salam kepada non muslim, meskipun mereka atasan bos kita. Ya, ganti dengan selamat pagi atau jangan bermuja malah ya berkasih sayang memberi hadiah ayang lainnya tapi kalau tujuannya untuk meluluhkan hatinya kalau dia memang ada keinginan untuk masuk Islam boleh kasih hadiah ajak bicara tapi kalau hatinya udah keras udah sama Islam udah enggak ada harapan jangan berkasih sayang sama mereka jangan menjadikan teman dekat hanya sebatas untuk kerja saja batas duniawi tapi sudah halangku masyarakat kita apalagi pas hari raya lah mereka kita pura-pura untuk datang, pura-pura mengucapkan selamat, pura-pura untuk ngasih hadiah Enggak boleh. Masalah aqidah bisa-bisa Akidah kita luntur sudah nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti gimana kalau pas masuk neraka tidak ada jaminan dari Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Naudzubillah. Kalau udah masalah aqidah di dunia kerja harus ada garis pemisah pak dengan teman kita. Kerja-kerja secara profesional tapi untuk masalah agama lakum dinukum waliyadi. Lakum dinukum waliya adalah untuk mereka Jangan sampai untuk sesama muslim dipakai hujah itu Lakum dinukum waliya adalah salah Semua muslimnya harus diajak Anda sudah muslimnya harus anda sholat Kamu muslimnya harus kamu jaga tauhid Bukan lakum dinukum waliya adalah sesama muslim Tapi selama kafir tidak dipakai hujah itu Sama-sama nah, Jadi loyal Loyal di awal-awal baro ini masalah kita Bukannya bisa, bisa, bisa terjadi karena takut sama bos Karena takut ini, akhirnya dia hadir di acara mereka kemudian juga mengucapkan selamat udah biasa kalau ditanya kenapa anda nggak mengucapkan selamat misalnya ya ini masalah akidah kalau masalah kerja iya saya taat kepada anda saya apa karena masalah profesional kerja tapi masalah agama nggak bisa nggak bisa untuk dicampur baurkan ya jadi harus ada punya sifat dan prinsip dalam agama nah kemudian para malaikat mengenali mereka nah kenapa para malaikat bisa mengenali orang-orang yang di dalam neraka sudah berubah menjadi arang dari apa bisa dikenal itu Para malaikat mengenali mereka di neraka dengan bekas-bekas sujud di keningnya Api neraka akan melalap tubuh manusia di neraka Selain bekas sujud mereka Masya Allah ya, Ini keutamanya sujud Keutamanya banyak sholat Jadi nanti kening yang dipakai buat sujud kepada Allah itu dikecualikan, diharamkan bagi neraka untuk membakarnya. seluruh tubuhnya di sini, Rasulullah SAW bersabda, ya api neraka akan melalap, ya, membakar tubuh manusia di neraka selain bekas sujudnya yaitu di keningnya itu. karena ini tempat yang terhormat bagi kita, tapi ketika sujud kita letakkan di, di tempat yang terhina, karena kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahuwata'ala. Nah nanti ini malaikat akan mengenal dari apa? Mengenal orang yang bertauhid itu di neraka gosong dari bekas sujudnya itu, Allah Bekas sujud jadi banyak langkah selalu sujud, Yaitu banyak solat. Ketika ada seorang sahabat Mukhiroh, Rodilah Anhu. Ketika Rasulullah Sallallahu melayani Nabi Sallallahu menyiapkan airnya untuk berbudu, membuka sepatunya Rasul Nabi Sallallahu Mukhiroh bin Subah sil kata Rasulullah mintalah kepada aku kata Bukhari bin Subah minta apa Rasulullah minta segalanya kepada aku minta tidak ada permintaan yang lain tapi aku minta kepadamu supaya menjadi teman kamu di surga masyaallah minta yang lain kata Rasulullah tidak wahai Rasulullah, tidak ada permintaan yang lain kecuali aku ingin menemani engkau di surga, ingin menemani nabi, semoga surga sebaik mana aku di, aku menemani engkau menjadi menjadi pembantunya, khodamah di, di, di, di dunia aku juga ingin jadi teman engkau, ya pembantu engkau di surga, menemani nabi, masya Allah kecintaanmu kiraben subah. Maka Rasulullah mengatakan, ya bantulah aku dengan kasratus sujud katanya bantulah aku ya supaya kamu bisa menemani aku bantulah aku supaya aku bisa uh, apa uh, intinya mengambil kamu untuk menjadi temanku di surga yaitu dengan bika swatis sujud banyaklah sujud maksudnya apa para sujud banyaklah sholat sholat nalaub nawafil pak sholat duha sholat tarawatim sholat masjid, sholat tahajud sholat witir banyak sujud Nah, ketika kita kita kita solat banyak sujud, apa, kita banyak solat kita niatkan supaya bisa sama seperti mukjizat supaya kita bisa menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ini. Ya Allah alam, sholat. Nah ini jadi bekas sujud mereka tidak termakan api. Jadi malaikat akan mengenal penduduk neraka yang disiksa, yang akan diambil dari neraka itu dari bekas sujudnya. Allah mengharamkan kepada api neraka untuk membakar bekas sujud. Nah di sini ya. Mereka dikeluarkan dari neraka setelah terbakar, kemudian dituangkan kepada kepada mereka air kehidupan al-hayyah. Maka mereka tumbuh kembali dengan air kehidupan tersebut bagaikan tumbuhnya biji-bijian yang terbakar air yang, yang terbawa air bah, air yang banjir ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang banyak tentang syafaat. Ya, nah ini hadis yang banyak tentang sebenarnya harus yakini oleh kaum muslimin akidah ala sunnah oleh jamaah. Jadi betapa dosanya sebesar apapun kalau dia tidak menyekutukan Allah, bertauhid pasti hasil akhirnya tempat akhirnya adalah surga meskipun harus melalui tempat seperti neraka dengan hadis ini. Nah, ini masalah akidah. Jadi dalam riwayat yang lain juga telah diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa Allah akan mengeluarkan dari neraka orang yang di hatinya ada iman. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang yang di hatinya ada iman sebesar dinar. Uang ya setengah dinar atau sebe, seberat biji sawi bahkan Allah akan mengeluarkan satu kaum yang belum beramal kebaikan sedikit pun, tetapi dia bertauhid kepada Allah, bertauhid tapi amalnya sedikit, maka akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Alam nanti sini yang akan beri syafaat untuk para malaikat, kemudian para nabi, kemudian orang-orang sulihin, orang, -orang suhada kemudian juga sampai anak kecil beri syafaat bagi orang tuanya yang meninggal sebelum balik ya jadi itu kabar gembira bagi seorang ibu seorang ayah yang ditinggal yang meninggal dunia maaf anak-anaknya sebelum balik itu nanti akan beri syafaat kepada orang tuanya pada umum suku hadis kan barang siapa yang seorang perempuan atau seorang Orang apa seorang perempuan seorang ayah yang anaknya meninggal tiga sebelum balik maka akan menjadi hijab bagi dia diterangkan jadi hijab anaknya itu begini, pertanyaan apa? Amboi sapaan? Ada perempuan bertanya wahai Rasulullah kalau dua dua juga, tapi yang satu tidak ada yang bertanya dua juga jadi orang siapa yang meninggal dunia anaknya belum balik tiga atau dua maka akan beri syafaat bagi ibunya. Sampai dalam rakyat yang lain, rakyat Imam Ahmad, hadisnya Sohya Nanti akan menunggu orang tuanya di pintu surga, anak-anak ini Apakah dia masih kecil, dia sudah syabab Semua yang masuk surga, nanti bisa dijelaskan umurnya sebaik Itu umur 33 tahun, seperti umurnya Nabi Isa AS Nanti akan menunggu, ketika ditanya oleh para malaikat Kenapa kau menunggu di sini, di pintu surga Aku menunggu ibu dan bapakku Aku tidak akan masuk surga sebelum ibu dan bapakku ditanya lagi, kenapa kamu tidak masuk sampai tiga kali, maka Allah SWT berseru, menyuruh masuklah kamu, dan masuklah kedua orang belakang nunggu bapaknya belum datang, belum masuk surga jadi, jangan sedih Pak, ketika anak-anak kita meninggal dunia karena semuanya milik Allah, dan akan kembali kepada Allah dan itu kabar gembira maka dalam hadis yang lain diriwatkan oleh asabu sunan barang siapa yang ketika ditinggal meninggal dunia anaknya atau orang yang dicintainya Ya. Kemudian ketika meninggal dunia dia mengucapkan alhamdulillahirabbil ya al alamin, maka Allah akan bangunkan di rumah itu istana yang diberi nama istana alhamdulillah. Bagi orang yang ditinggal meninggal dunia bapaknya, ibunya, anaknya, terutama anaknya karena anak, -anak lebih dekat dengan kita kan, buah hati kita. Maka kita langsung langsung mengucapkan alhamdulillah tina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, maka Allah sediakan rumah di sungai tapi jangan mengatakan di depan orang yang nggak ngerti disangkanya dia bahagia dengan kematian anaknya enggak justru dia katakan ketika sendirian atau ketika dengan istrinya alhamdulillah e, boleh menangis karena tatkala ketika kesedihan ini saya itu kan apa kan boleh menangis ketika ditinggal meninggal saudaranya boleh menangis karena menaiki tatkala rahmah tatkala Ibrahim bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia Rosululloh SAW dia bersedih dia menangis maka Rasulullah mengatakan wahai Ibrahim dengan kematianmu aku bersedih lam azumun kata Rasulullah tetapi boleh mata itu berlinang air mata berlinang air mata hati bersedih tapi mulut lisan tetap apa menjaga mengatakan kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahuwataala jadi boleh mata itu berlinang air mata Kemudian hati ini sedih ketika kematian saudara kita atau anak kita. Tapi tetap lisan ini harus mengucapkan kata-kata yang diridui oleh Allah Subhanahu Wataala. Jangan kata-kata yang bisa mendurikan azab. Jadi kalau itu bisa, kalau kita nggak ridho kata-kata kata-kata yang menolak takdir itu bisa turun azab dari Allah. Iya dan dapat murka Allah Subhanahu Seolah-olah nggak ridho kita apa, di, apa diberikan kata-kata seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal, meninggal anaknya Ibrahim kan masih 6 bulan, Pak, Mashallah, enam bulan masih menyusui. Maka kan Rasulullah, anakku ini karena belum sempurna menyusunya kan kalau disadatkan sampai 2 tahun, maka di surga itu disiapkan uh, apa? Roboah, yaitu seorang yang akan menyusui Ibrahim sampai selesai dua bulan tahun. Anaknya dari Maria, ya Ibrahim Rasulullah SAW ketika kelahiran anaknya itu Ibrahim ya, Kemudian setelah enam bulan Kemudian meninggal dunia Rasulullah SAW bersedih Nah itulah kisah jadi intinya ah, Boleh bersedih ketika kematian seorang tapi Ucapan kata-kata yang diridui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yaitu istirja, Yaitu Alhamdulillah istirjah Inna lillahi wa inna ilahi, ilahi roji'un Semuanya aku ini dari Allah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa Allahumma ajillni fi musibati wa akhirni khairu minhu ya Allah berilah pahala dari musibah ini yang yang kami dapati dan gantilah yang lebih baik ganti lebih baik dari dari yang ditinggalkan ya masuk anaknya yang diganti anak yang lebih soleh yang lain. Nah itu jadi intinya dari hadis yang tadi bahasanya uh, orang yang ahlu tauhid ya mereka akan masuk ke dalam apa akan masuk ke dalam surga meskipun harus mampir intinya harus dia ke neraka dulu karena dosa-dosa mereka dan suatu saat nanti akan diambil karena syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang yang mati syahid, syafaatnya anak-anak mereka yang meninggal dunia sebelum balik. Ya, wallah alam sampai nanti ada riwayat sampai Allah Subhanahu juga akan mengambil dalam hadis yang sahih ya akan mengambil dengan genggamannya beberapa genggam penghuni neraka dan dilempar ke dalam uh, sungai kehidupan surga tapi itu udah uh, janji Allah Subhanahu wa taala pasti yang dipegang itu orang-orang tauhid enggak mungkin orang-orang kafir yang dipegang jadi nanti ada riwayat semua semuanya memberi syafaat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman bagiku lah sekarang bagiannya maka Allah ya kata di dalam riwayat Memegang beberapa genggaman Kemudian neraka Kemudian dilempar ke uh, sungai kehidupan Dan masuk ke dalam surga Dalam hadis yang sahih Itu udah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi, Semuanya pada waktu itu adalah Mariki wujin Rajanya Allah subhanahu wa ta'ala Udah Allah yang mengatur segala sesuatu ya Nah kemudian Ada orang yang terakhir masuk surga Nah jadi ada orang-orang yang terakhir masuk surga setelah para pemonis surga masuk surga. Nanti ada kaum di kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid, ini ada yang terakhir dia masuk surga. Jadi ini yang terakhir sekali. Nanti yang setelahnya enggak ada, terakhir. Karena dosanya sangat banyak ya. Siapa orang terakhir masuk surga? Ini kisahnya sangat ini pak, sangat apa? Kalau kalau dilihat Unik gitu ya Tapi ini ini adalah hadis-hadis Allah SWT. Tentang hadis ini Diriwatkan oleh hadis Imam Muslim dan Bukhari Dan panjang sekali tentang Dan beberapa riwayat sahabat Beberapa riwayat dan juga beberapa redaksi tentang hadis ini Jadi intinya Rasulullah S.A.W. telah mengisahkan kepada kita Suatu cerita tentang orang terakhir Yang dikeluarkan dari neraka Kemudian dimasukkan ke dalam surga Terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga dalam cerita tersebut dan kis dikisahkan perbincangan antara dia dengan Rabbul Adam dengan Allah. Jadi nanti dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan ada kemuliaan besar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sementara dia tidak percaya bahawa Allah akan memberi kemuliaan sebesar seperti itu. Ibnu Athir, Imam Ibnu Athir menghimpun berapa riwayat ya seorang ulama hadis berkaitan dengan hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulusul. Di antaranya adalah hadis ya, di sini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jarul Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling belakang masuk surga, paling terakhir masuk surga, yaitu seseorang yang dikeluarkan dari neraka sambil merangkak." Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Pergi dan masuklah," apa ya, berkata kepadanya? "Pergi dan masuklah kamu ke dalam surga." Jadi sudah dikeluarkan dari neraka, dia di dalam pada kemudian dikatakan pergi dan masuk ke dalam surga. Mungkin sudah apa, sudah dimasukkan ke dalam air kehidupan. Lalu ia datang ke surga dan menduga di pintu surga dia baru, nyampe di pintu surga, dia menduga bahawa surga telah penuh, karena dia yang terakhir. Jadi di bahagian sudah penuh semua, sudah dapat bagian istananya, istana. Ya, maka ia kembali kepada Allah Subhanahu Wataala berkata, wahai roku, aku dapatkan surga sudah penuh. Ia ya belum masuk padahal dia, karena dia beranggapan Allah azza wajalla menjawab pergi dan masuklah ke dalam surga untuk muslulahs dunia dan sepuluh kali lipatnya. Atau atau keraguan dari perawi, sungguhnya untuk kamu sepuluh kali lipat dunia Ia berkata, apakah Tuhan memperolok aku atau mempertawak mempertawakan aku padahal aku adalah raja? Perawi berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tersenyum lebar hingga tampak gigi taringnya bagian depan samping maka dikatakan itulah bagian orang yang paling rendah di surga. Jadi ini yang terakhir masuk surga dan paling rendah apa bagiannya? Allah Subhanahu Wa Taala katakan untukmu yaitu seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi 10 kali lipat dunia, dunia dan sisinya apa? 10 kali lipat. Ada tak orang kayak gitu kaya seperti itu? Gak ada, ini orang yang paling rendah kedudukannya di surga terakhir masuk surga. Nah ini ya Rasul mengisahkan ini sampai dia tersenyum lebar sampai kelihatan giginya saking kayaknya lucu tapi ini adalah kisah wahyu ilahi akan terjadi pada hari kiamat orang ini berdialog dengan Allah Subhanahu Wataala dan mengatakan apakah engkau uh, apa, men menertawakan aku wahai roku engkau saja maka Rasul tersenyum dengan kata-kata orang itu kepada Allah Subhanahu Wataala nah ini jangan dibayangkan sekarang kejadian ini tapi diimani hadis ini yang dibayangkan bagaimana dialognya gitu ya ini adalah urusan in, qomt tujuan apa kita hanya diminta untuk ali iman nabi mengimani saja mengimani apa mengimani ada orang yang terakhir keluar dari neraka dan terbelakang terakhir dia masuk surga ini kisahnya berapa redaksi ada lagi redaksi yang lain hadis riwayat bukhari muslim dan termini termini juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu masyih yaitu ya, Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, yaitu orang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian dikatakan kepadanya, "Pergi dan masuklah kamu ke dalam surga." Lalu ia pergi dan masuk ke surga. Ketika masuk ke surga, ia mendapati orang-orang sudah mengambil tempat-tempat tinggalnya masing-masing. Dikatakan kepadanya, "Dapatkah Anda ya, mengingat masa lalu?" Jadi orang ini pak, ini enggak disebutin jadi digabung dengan redaksi yang sebelumnya Orang ini balik lagi, balik lagi dan dia mengatakan sudah penuh ya Allah surga itu Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan di sini Adapakah anda mengingat masa lalu ketika di dunia? Suruh berangan-angan, berangan-angan Dia menjawab, iya, dikatakan lagi kepadanya, silahkan berangan-angan mereka tidak ingin ini, ingin ingin di dunia. Oh ada ini, suruh nak ini terus dia mungkin berangan-angan kenikmatan di dunia, suruh berangan-angan kenikmatan dunia yang sangat apa? sangat tinggi dan yang lain misalkan. Kemudian dia mengangan apa berangan-angan yang dia inginkan terus. Maka dikatakan begini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bagi kamu apa yang kamu angankan dan sepuluh kali lipat dunia." Ya, ia berkata, "Wahai Tuhanku, apakah Tuhan memperolok aku?" Padahal Engkau adalah Raja. Perawi berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tersenyum lebar hingga terlihat gigi taringnya, gigi depan, gigi samping. Jadi tertawa Rasulullah dengan ucapan orang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disangkanya memperolok-olok katanya. Padahal Engkau adalah Raja. Jadi intinya dalam hadis ini orang yang terakhir masuk surga mendapat bagian 10 kali lipatnya dunia. Meskipun dia sebelumnya di mana Pak? Di neraka. Jadi intinya faedahnya kata ulama, orang tauhid, orang yang bertauhid itu apa akhir tempatnya itu di surga pasti di surga meskipun dia harus lewat atau melewati neraka, tapi hasil akhirnya adalah surga kembali ke surga dan sudah ada bagiannya sepuluh kali lipatnya dunia, sepuluh kali lipatnya dunia, bukan dunia yang kita rasakan tapi dunia sepuluh kali lipat dunia yang yang luasnya nggak tercapai ya, Insyaallah. Jadi itu. Jadi ini ada orang jadi uh, yang terakhir dia masuk surga dan terakhir diambil dari apa di uh, diambil dari neraka ya. Allah alam sholawat. Jadi bagaimana nanti tingkatan yang paling kita bandingkan? Bagaimana yang rendah saja dia dapat bagiannya sepuluh kali lipatnya dunia. Bagaimana yang tingkatan atas nggak terbayang Ya maka aku siap menta Allah surga itu ya ma'ainum ro'at yang tidak pernah terlihat oleh mata wala udun samiat dengarlah atau dengarlah telinga wala khotara min qalbin basyah dia tidak pernah, pernah terbisik dalam hatinya manusia itu sudah Allah siapkan Allah sembunyikan sekarang nanti Allah lihatkan balakian ini surga berikan buat kalian ya jadi pengin ya tahu bagaimana nilai surga dibandingkan dengan apa dengan dunia yang ada apa-apa jadi dalam hadis bagikan jarum Jari yang dicelupkan ke lautan Ini gak disohai pak? Harus diingat semua Ketika kita mendapat kenikmatan Gak ada apa-apanya apa Kalau mematuhkan surga ibu ya Hadis-hadis hadis yang sohai ini Kata Rasulullah Kenikmatan dunia ini Dibandingkan dengan surga Ada seperti kalian Menetes apa mencelupkan tangan jari, jari kalian Satu jari kalian ke lautan Kemudian kalian angkat Dan apa yang kalian lihat Dari air yang ada di jari kalian Yang kembali ke lautan Itulah kenikmatan dunia Dan lautan itulah kenikmatan surga ya itu Tetesan yang menjadi itu adalah Kenikmatan dunia Bukan dunia kita saja kita rasakan Dunia semua orang merasakan Hanya segitu Dan samudra yang luas itu adalah kenikmatan surga Jadi kalau kita ketika ada penikmatan Dalam hati, tidak ada apa-apanya Kalau ada surga Ketika kita kehilangan sesuatu Tidak ada apa-apanya kalau ada surga Sungguh itu meningkatkan hidup kita Ketika mendapatkan kenikmatan Tidak terlalu lupa daratan Lupa Bahagianya lupa Lupa sama Allah Apalagi na'udhu billah Ketika kita diambil sesuatu oleh Allah Maka kita enggak terlalu stres Sudah Itu adalah bagian kita mungkin Bukan bagian kita Nah kita mengingat surga itu Sebagai obat bang. Apalagi dengan hadis itu Ketika mendapat musibah Tidak akan terlalu Memikirkan musibah itu Ketika mendapat kenikmatan Tidak akan berbahagia Sampai lupa daratan Sampai lupa sholat Sampai lupa sedekah sampai Lupa zakat Padahal enggak ada apa-apa Sementara surga Ya, para sahabat yang mulia, buat begitu tahu tentang surga. Maksudnya begitu rindu pada surga. Maka ia ya di, yang dilihat semua di dunia ini tidak ada apa-apa nyawa para sahabat yang mulia. Jika seandainya dunia ini lebih mulia, maka para sahabat Nabi yang paling yang lebih berhak mendapatkannya, bukan? Karena mereka adalah sabiqul awalun. Mereka adalah orang yang didirikan oleh Allah. Tapi apa? Apa? Kalau lihat syiarahnya para sahabat. Kubilai bin Jarrah, Muhsin ibn Jannah. Orang yang bertakwa, sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi rumahnya nggak ada apa-apa, cuma ada retiga, cuma ada pedang, cuma ada pisau, Ubedah bin Jamal, sahabat yang mulia, Umar bin Khattab juga sama. Ketika meninggalkan hanya memakai baju satu bajunya, rumahnya juga nggak ada apa-apa, sama seperti bungkak Rasul, sama itu seperti Rasulullah SAW. Maka ketika ada perang hubun, perang badar, perang hubun, seorang sahabat yang dia begitu mau perang, dia makan kurma kan? Wah Rasulullah SAW, kalau aku ini meninggal di Medan Tempur ini, aku pasti ke surga. Iya, kata Rasulullah. Kalau anda meninggal di Medan Tempur ini, kamu akan masuk ke surga. Ketika itu dilihatkan, sahabat itu katanya A'raj, A'raj itu dia bincang. Kalau misalnya jamuh, ya, jamuh nama sahabatnya adalah Anaswari ketika makan kurma wah lama sekali kalau gitu kalau kalau saya hanya untuk makan kurma ini apa menunggu makan kurma untuk masuk surga lama maka dibuang kurma itu dan dia mengatakan wahai aku sudah mencium surga di balik uhud nasehat perang uhud aku sudah mencium surga di balik uhud maka dia langsung membuang kurmanya lagi makan kurma nunggu pertempuran dia langsung melepas kudanya melesat, masuk melasat masuk ke medan tempur wow sampai sengit wah, apa perang Begitu sudah radak perang ternyata dia mati syahid dan di tubuhnya ini semua o, lukanya itu di depan tidak di belakang. Jadi menakan dia enggak mundur, terus maju ke depan ternyata dia mati timur dan tempur syahid. Maka kata Rasulullah ketika melihat jasadnya, wahai oh, aku melihat jamuh apa jamuh saya lupa namanya di surga dalam keadaan normal. Jadi enggak bincang lagi. Jadi dia berjalan di surga dalam keadaan sudah kakinya itu normal seperti biasa. Dia, dia dia bertanya Rasulullah, kalau aku masuk surga, aku ini kakiku ini akan normal, gak akan bincang begini, iya, kalau masuk surga nanti akan normal Maka ya begitu dalam rakyat saking, sudah, itulah kalau sudah ada Bashirah ya, dia katanya mencium surga di bawah bodi gitu ya. Sudah sangat dekat surga dengan dia, maka dia berani untuk meninggal dunia, mengorbankan harta dan jiwanya ya, untuk surganya Allah SWT Uh, jadi itulah tujuannya uh, kita menuju surga. Jadi bukan tempat kita sekarang di dunia, Pak. Bapak kita Adam dan itu dari surga. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke dunia untuk sementara waktu dan uh, nanti sempat kembali um, anak Adam itu ke surga. Kenapa kita harus korbankan kehidupan yang hina dan dan yang, dan dan terbatas ini untuk uh, mengorbankan apa kehidupan yang lama selama-lamanya di surga yang kenikmatannya tidak terbatas, tidak terhingga. Ya Jadi banyak kisah-kisah para sahabat Yang bagaimana luar biasa dia Mengharapkan surga Kisahnya ada seorang sahabat Yang dia punya kebun di Madinah Yang sangat bagus dan sangat terkenal Kebun itu sungainya Airnya di kebun itu Kurmanya juga rindang Kurmanya banyak Maka ketika itu ada seorang sahabat Wahai Rasulullah SAW Bagaimana Kalau aku menyedekahkan Kebun ini, kebun kurma ini Wah, kata Rasulullah, ini kebun yang sangat mahal kalau Ya, mahal sekali Tapi aku sedahkahkan Fisabilillah untuk Allah dan Rasul Maka Rasul bersabda kepadanya Maka Allah gantikan Kebunmu ini dengan kebun di surga Ya, jumlahnya kurma Lebih banyak dari kurma yang ini Katanya Dan rumah dan kurma ini dari Merewayat Kurma ini lebih manis daripada madu Lebih putih daripada susu digantikan oleh Allah ya apa dengan kebun yang paling bagus dan lebih bagus dari kebun yang dia punya ketika dia di punya. Nah, ini bagaimana para sahabat dia mengejar hidupnya itu untuk akhirat, untuk surga ya. Allahu alam habis sabran. Nah, kemudian disebutkan di sini orang-orang yang masuk surga itu umurnya Itu sama ya 33 tahun Sebutkan dalam hadis yang sahih, Bahasanya umurnya ahlu surga Itu adalah 33 tahun Sama semuanya Hadis riwayat Imam Tirmizi disahihkan oleh Al bani dalam Misbah dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah jurdan murdan ya mak uh, apa ya yaitu salatin, wa mukahalin yaitu abna'i 30 wa 30 sanah jadi yang uh, penduduk surga itu yang akan masuk ke surga adalah kuhul uh, kuhul di sini adalah umur antara 30 sampai 40 tahun dan Jurdan, apa Jurdan ini, Murdan ini tidak berjenggot, maksudnya masih muda, ya masih muda, masih syabab, iaitu umurnya 33 tahun katanya. Disebutkan hadis yang lain, yaitu iaitu hadis Muhammadi juga, Ahlul Jannah orang surga, masuk surga, ya, orang orang penghuni surga mak adalah syabab dan tidak akan e, apa tidak akan tua, ya. Tidak akan layu, tidak akan uh, habis mudanya. Jadi selalu muda, ya. tidak akan mengalami ketuaan. Wala tubla thiyabuhum dan tidak akan usang pakaiannya. Jadi ahlus dia ahlul jannah penghuni surga dalam keadaan muda terus umurnya 33 tahun dan pakaiannya tidak akan usang. Pakaiannya terus menerus ya dalam keadaan bagus, tidak akan usang, tidak akan rusak. Kemudian dalam hadis yang lain deryad imam eh, Ahmad ya dan Hasan hadisnya, bahasanya penduduk surga itu adalah jurdan murdan bilban apa sini jia maksudnya di sini adalah oh, penduduk surga itu dalam keadaan muda belia, ya dalam keadaan muda belia rambutnya yang lebat, kita sebutkan secara ya artinya tadi kemudian juga ia ya, apa namanya dalam badan yang sehat, gitu ya, kokoh apa namanya. Jadi badannya seperti pemuda, ya, pemuda. Ya, Kemudian juga umurnya itu 33 tahun dan dia dalam rupanya seperti rupa Adam alaihissalam ketika diciptakan, yaitu tingginya 60 dirou, 60 dirou itu sekitar 36 meter. Jadi badannya muda ya di sini disebutkan kata-kata Jordan wa Murdan itu rambutnya lebat ya isinya lagi masa-masa ini kan 33 tahun itu ya. Kemudian juga umurnya 33, kemudian alasuwar apa bentuk mereka seperti adam alisanah. Tingginya 60 dirah yaitu 30 apa 60 hasta, maaf, yaitu 36 meter Tinggi, Pak. Maka ya, dalam riwayat yang lain penduduk surga itu seperti pohon kurma yang menjulang Pohoni surga itu tinggi-tinggi Karena memang harus tinggi Karena istanyanya tinggi-tinggi kan Dalam melihat istanyanya tinggi-tinggi Jadi pohon juga tinggi-tinggi seperti Adam al-Isarah Bapak kita Dan riwayat kenapa bisa sampai kecil ya, Kata Rasulullah mulai generasi terus akhirnya mengecil-ngecil mengecil. ya, Awalnya Adam itu tinggi sekali Ya, Contohnya kaum Adi dan kaum samud yang bisa dia membuat rumah uh, apa gunung-gunung itu dipahat jadi rumah batik badannya kekar-kekar, tinggi-tinggi kaumnya Nabi lut Nabi soleh itu masih zaman kenabian besar-besar tinggi-tinggi uh, sesuai dengan apa namanya zaman jauh dari kenabian jauh dari Adam alaihissalam jadi Rasulullah kemudian mengecil tubuhnya Allah alamisalallahu semakin jauh dari kenabian itu tubuhnya mengecil, ya. tidak seperti Adam ketika pertama kali, nanti akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tubuhnya penduduk surga itu seperti Adam a.s kalau penduduknya neraka sudah saya bahaskan, penduduk neraka itu diperbesar seperti raksasa, sampai tempat duduknya antara Mekah dengan dengan Basroh atau Mekah Madinah, tempat duduknya orang satu satu, tempat duduknya satu, penduduk neraka itu jaraknya Mekah Madinah diperbesar lebih besar lagi supaya apa supaya lebih apa syahidnya apa namanya disiksa nya supaya lebih dia merasakan pedihnya semakin besar kan disiksa nya semakin pedih jadi kalau mendukung surga seperti ada makam di sana dalam hadis yang mulia ini ya nah dalam hadis yang sohih ini hadis sebab al baithaki dan hadisnya hasan Hadis Riwayat e, Bayi Hakir, Hadis Hassan Riwayat al miqdam Bahasanya Rasulullah SAW Bersabda, ya, tidaklah Seorang itu akan meninggal dunia ya. e, Seorang Muslim Kemudian dia masuk surga Tidak akan tertimpa e, Pikun, maksudnya tua e, Akan selalu muda Itu umurnya 33 tahun Jadi kalau Di antara kalian meninggal dunia ya, Orpa Muslimin, maksudnya para sahabat ya tidak akan tertimpa har, hariman hariman itu yaitu pikun ya, sampai tua tua sekali tapi nanti kalian itu berada di antara umur 33 tahun fa innaka kana min ahlil janna wa ka ya, ya penduduk surga itu seperti adam alaihi salam tingginya dan surahnya bentuknya dan wa uh, yusuf nah ini ya, ada tambahan dan rupanya ketampanannya seperti yusuf alaihi salam wa qalbu ayub dan hatinya seperti ayub alaihi salam. Pemankan dari hari nar azammu wa bukhimu jabal. Adapun penduduk neraka maka diperbesar, diperbesar seperti raksasa dan seperti gunung. Dan nanti hadis ini sini ya kan, bagaimana uh, sifat penghuni surga dan neraka. Jadi kalau surga kata Rasulullah tidak akan tertimpa ketuaan. Jadi mereka akan selalu muda seperti umur 33 tahun. Kemudian juga tingginya seperti Adam alaihi dan rupanya seperti Yusuf alaihi dan hatinya seperti Ayub alaihi Kenapa Pak seperti Ayub? Ini, sebaran ya, bersih hatinya, sabar hatinya ya. Peduli dengan sabaran intinya artinya ikhlas, bersih seperti Ayub yang kuat ya, ya. Nah, kemudian kubu neraka diperbesar seperti gunung. Kubu raksasa. Seperti ya, gunung. Makanya tempat duduknya antara muka Madinah ya. Allah alam di Iya sampai di sini ada ditanyakan. Ustaz, saya punya minat di situ. Tentang taman yang tenang. Oh, Hauz Telaga. Kemudian dikatakan baru digerakkan. Dataras benar apa itu? Ada yang terasa yeah. oh, <laughs> ya. sekarang pertanyaannya, di mana Hauz Nabi itu? apa di surga apa di luar surga kalau orang kalau dikatakan di surga ya berarti harus masuk surga dulu masuk apa minum telaga nabi tapi kalau di luar surga dia bisa kendarah dulu anggapannya begitu ya. Saya tidak menemukan hadis itu tentang hadis kalau orang minum telaganya Nabi kemudian dia akan disiksa di neraka enggak akan terasa siksaannya enggak tapi yang benar kalau dia minum haud telaga air yang ada di telaga Rasul itu kan air itu putih seperti lebih putih dari susu lebih manis daripada madu kemudian disediakan ceret teko di sungai itu seperti jumlah bintang di langit nanti kan datang umatnya ke ke telaga itu seluruh umatnya kecuali yaitu orang-orang yang berbuat bid'ah jadi akan dihalau, seperti dihalaunya unta ketika mau minum dihalau oleh pengembala. Begitu mendekat dihalau oleh para malaikat, di, di, di apa dinyahkan apa namanya, disuruh pergi dia. Rasul mengenalnya, halumu halumu katanya, halumu halumu, kemari kemari. Karena umatnya, kenapa bisa mengenalinya? Dari bekas wudunya, urun muhajjalun. Maka Rasul mengatakan, aku mengenal umatku itu dari bekas wudhu mereka. Jadi bekas budunya itu bercahaya, akan tapi mereka berbuat bid'ah, ah. kemudian dihalau, inilah bahayanya bid'ah, ah. Enggak nggak, nggak diperbolehkan untuk mencicipi airnya telaga Nabi Sulaiman. Meskipun mereka suka sholat, ya mereka suka sholat, tapi berbuat bid'ah ah dalam agama. Apalagi kalau bid'ahnya apa ya masalah akidah ya kalau jeminal minal, kalau ibadah masalah amalia, ya itu seperti itu nanti Risikonya Ya nanti umatnya Rasul ini kita ini akan dikenal Rasulullah SAW itu dari bekas hudunya Guru Muhajjalih pernah sebas di hadis apa muda telah apa muda telah kam Rasulullah akan mengenal kita itu dari bekas hudunya bercahaya di cahaya makanya apa disarikannya untuk memperbanyak huduh Nah ada pun hadis tentang orang sudah minum telaga kemudian dia disiksa di neraka nggak nggak nggak terasa siksaannya no, no. Allah Alam saya nggak tahu hadis itu ya karena masalah telaga ini terjadi kilap. Nah, ini ikhtilaf tauhid enggak bukan ikhtilaf yang masalah usul, tapi ikhtilaf di mana sebenarnya telaga Nabi itu? Apakah sebelum orang masuk surga, tenang hadir itu? Apakah sudah masuk surga? Berbeda-beda pendapat para ulama mengatakan telaga Nabi di surga, haud itu. Ada yang mengatakan tidak karena ada ahlu bidah kan lah datang. Itu sebelum masuk surga Ahlu bidah datang dia pengin minum, kan dihalau. Tapi kalau di surga nggak mungkin nih halow. Nah ada pendapat, nah, jadi ini terjadi istilah. Ada yang mengatakan ini nanti sebelum ke surga, artinya setelah pengisaban, setelah uh, percatatan amal, setelah itu baru ada hau di sana, setelah syirat. Nah tak ada hau di sana. Nanti orang-orang uh, kaum muslimin Umatnya Rasulullah nanti tiap-tiap nabi itu punya hau, punya telaga di sana itu, punya telaga. Nah nanti masing-masing umatnya datang ke telaga nabinya. Nah nabi kita ada menunggu di atas telaga itu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, nanti e, kita bertemu di mana, kata Rasulullah Para sahabat berkata relaksinya, aku menunggu kalian di atas syurat dan di atas telaga, menunggu para sahabat. Jadi harus bersabar katanya dengan fitnah yang terjadi, nanti aku tunggu kalian di atas sirot dan di atas telaga jadi nanti setelah itu akan e, apa kita akan singgah di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kejadian kan lelah kan semuanya e, apa dihisap di mizan kemudian juga di padang masal yang begitu panasnya nanti kita, setelah terakhir nanti kita akan singgah di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah terjadi perbedaan ulama apa di surga nah saya nanti kita lihat yang rojih yang mana perlu dibuka lagi tapi yang yang saya ingat itu adalah sebelum surga, karena apa, karena ada uh, ahlul bidah yang dia masuk, kemudian dihalau, kalau di surga gak mungkin dihalau, semuanya udah masuk surga udah bebas semuanya miliknya nah, nanti ada perbedaan di sini memang ya. intinya kita mengimani adanya telaga nabi itu, dan siapa yang akan bisa mencicipinya, yaitu orang yang betul berutama masuk dengan sunnah nabi s.a.w orang yang berutama masuk dengan sunnah nabi maka akan diberikan, apa disuruh untuk minum di sungainya atau telaganya nabi s.a.w, namanya haut Haud ini ya, sebuah telaga Di surga juga ada, itu telaga al kausar Ini beda, antara Haud Nabi dengan al kausar Ini khusus telaga Nabi di surga nanti Dan di atasnya itu adalah istananya buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Istana rumahnya Rasul Begitu Nabi kan ketika Islam Nabi melihat Begitu dia menciduk akhirnya Kemudian dilihat ada sebuah bangunan di atas telaga itu Maka ini buat siapa? Nabi, ini buatmu Al-Kautsar ini kata Allah dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal al kautsar." Nah, Al-Kautsar inilah nanti akan dijadikan Nabi di surga, telaga yang paling luas dan paling indah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar. Jadi di telaga Al-Kautsar itulah nanti terpancar sungai-sungai ke surga yang lain. Ya, terpancar itu. Jadi telaga itu ke, apa? sungai-sungai ke apa ke sungai-sungai surga yang lain maksudnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah ya, tentang haut itu, ya, itu sudah dibahas, memang soal kita disinggung, tapi nanti kita di surga di sini nanti akan dibahas lagi tentang masalah telaga itu al kauzara, ya. Bagaimana sifat al kauzara, ya. Bagaimana ini? Allah alam soal, ya ada yang tanyakan sebelum ditutup jam di sini, ya? Ya, kaitannya dengan hadis yang 73 golongan satu yang selamat dari satu golongan yang selamat itu langsung alat termasuk surga atau kalau ada kesalahan mungkin dimasukkan masukkan neraka lagi itu. Iya iya yang satu golongan itu al-jamaah. Ya disebutkan oleh jamaah itu ma'ana alaihi al-yaum wa ashhabi. Siapa mereka yang satu golongan ini? Yaitu mereka yang berjamaah, berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan para sahabat, para tabiin, para aimmah al-muslimin dalam masalah agama. Ya, berjamaah. Meskipun dia itu sendiri di zaman ini tapi beragama cara mereka itu al-jamaah. Kata Abu Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah ya, ma, man 'alal haqq in kunta wahidan. In wahidan ma'ruf. Yaitu al-jamaah itu adalah siapa saja yang di atas kebenaran. Kebenaran di atas manhaj Nabi dan para sahabatnya meskipun dia sendirian. Nah, apakah nanti dia itu akan masuk surga langsung? Ini istisna ada pengecualiannya akan masuk surga langsung itulah yang tujuh ribu golongan itu. Nah, kalau yang satu golongan ini al-jamaah, kalau dia bermaksiat maka kembali kepada hadis tadi. Saya tanya kepada hadis yang tadi al-Muslim. Ia kalau punya dosa, tapi masih bertauh. Taulanya bertauh. Satu gulungan ini orang bertauhid dan di atas sunnah Nabi SAW. Tapi dia pernah berbuat dosa. Mungkin pernah dia zina minum khamr atau pernah ghibah, tapi enggak pernah enggak tobat. Di bawah Mashiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu golongan ini kan banyak satu golongan ini, enggak ya? Nah di antara itu mereka ada yang berdosA maka masuk ke dalam uh, dalil yang tadi. Inna Allah ada yang firu' ayushroqabihi, wayang firu' madunadali kalimah yashar. Di bawah nanti kehendak Mashiyah Allah. Ya, nah dia memang bertauhid di atas sunnah, tapi dia bermaksiat. Kalau Allah menghendak dia masukkan ke surga, masuk ke surga langsung tanpa diazab Kata para ulama dengan uh, dalil ini, kalau Allah berkehendak karena dia masih punya dosa, meskipun dia di atas sunnah Nabi, tapi berbuat dosa, nggak sempat topat. Allah berkehendak mengazabnya dengan keadilan, jadi azab dulu. Di azab dulu berarti masuk ke dalam hadis Muslim. Nanti dapat syafaat Nabi. Nah ini syafaat Nabi diambil oleh Rasulullah kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan dia orang-orang Islam penderosa besar yang masih bertauhid di neraka itu di, disiksa kemudian mengalami kematian kata para ulama dia terjadi leukemia jadi dalam narasinya kan sebutkan dia jadikan arang mati sudah kalau yang kafir enggak dia Enggak mati Enggak hidup ya walayah ya walayamun disiksa terus disiksa terus kalau ini dia disiksa sekaligus seret kemudian jadi arang dan waktu tertentu dibiarkan di sana kemudian nah, Tadi pas adanya syafaat, malaikat suruh mengambil orang-orang itu dengan bekas sujudnya kan. Rasul juga sama mengeluarkan yang ada iman sebisa jarah dalam hatinya, yang ada iman sebesar atom, yang ada iman sebesar sawi dikeluarkan semua. Yang ada tauhid intinya dikeluarkan. Nah itu siapa? Itu aljamaah diantaranya. Kalau kita lihat dari perjalanan syirah para sahabat terjadi perang saudara perang sipilnya itu itu, itu itu para sahabat. Tapi setelah mungkin ada peperangan. Mungkin ada di kaum muslimin yang dia membunuh saudaranya karena ijtihad, karena muncul peperangan. Itu bisa jadi di atas sudah nabi, tapi dia salah dalam hal itu dia membunuh akhirnya. Nah, bisa jadi dia di bawah kendak Allah nanti. Allah menghendaki dia masuk surga, masuk surga. Allah menghendaki dia itu diazab, diazab. Ya Intinya ini dalilnya an tadi ya. Ayat surat an itu. Ya, saya sebuah 100 ayat 100 sekian ya nah itu intinya jemaah uh, jadi ah. ya, satu golongan itu bisa yang masuk surga langsung ada yang dia disiksa karena dosanya terlebih dahulu dan dapat sapat dari nabi makanya sapat nabi itu akan didapat oleh orang-orang yang bertauhid dan di atas sunnah nabi ya intinya kalau ingin dapat sapat nabi e, waktu sapat mudah kita bahas ya hal-hal yang apa hal-hal atau amalan yang bisa mendapatkan sapat nabi pernah apa Singgung ya nabi udah lupa nanti kayak singgung lagi ya hal-hal yang pingin kalau kita dapat sahabat nabi harus apa saja ya apa yang mesti dikerjakan di dunia ini selain tauhid itu nanti rasul akan mengambil orang-orang yang betul-betul mengikuti nabi shallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah orang yang boleh termasuk dengan sunnah ini pentingnya buat kita dengan sunnah supaya kita diakulah rasul meskipun kita itu misalkan naudzubillah ya harus ke neraka dulu nanti rasul akan mengeluarkan dengan sahabatnya nabi shallallahu alaihi wasallam karena eh termasuk kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya barang siapa yang bersolawat ke Rasulullah setelah adan kemudian mencapai doa itu maka halal baginya syafaat untuk apa sahabat dariku. Orang yang sudah kata sudah azan mendengar adan Pak kemudian bersolawat Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad kemudian berdoa Allahumma robbahdi dari apa harunallahu waqba hadhi da'watut tamah selesai ya doa itu sudah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Eh oh, wa Allahu a'lam siapa Jadi yang 70 golongan tisanya itu semuanya berada tuh. Nah, sekarang kalau mendengar hadis itu, satu golongan masuk surga. Apakah tadi langsung masuk surga? Tergantung ya. Kalau tauhid, jelas tauhid, tapi tergantung pada yang nanti ada maksud atau tidak di bawah Allah Di bawah kehendak Allah. Tapi kalau yang 72 apakah ini kekal di neraka surga? Ah eh, maksudnya neraka, maaf. Enggak pernah masuk surga. Para ulama mengatakan yang 72 ini adalah orang-orang yang bid'ah ah dibagi dua, bid'ah ah dalam akidah dan bid'ah ah dalam amaliyah. Kalau yang 72 golongan ini dia melakukan kebidaahan dalam masalah akidah seperti Syiah Rafidhah, seperti Jahmiyah, maka bisa jadi dia kekal dalam neraka kata para ulama tapi kalau bidahnya dia dalam masalah hanya ibadah, amaliyah tidak kekal di neraka jadi yang tujuh dua ini dikelinci lagi apakah kekal di neraka semuanya? tidak kalau dia melakukan bidahnya sampai keluar dari daripada islam dalam dari masalah akidah contohnya si ar-bito contohnya jahmiah yang meniadakan sifat Allah semuanya kemudian juga kelompok sufi yang batiniah yang sufinya sudah sampai kufur yang mengatakan para wali itu dalam misalkan Allah itu sendiri itu sudah kufur. Nah maka dia kekal di neraka. Jadi intinya yang 72 itu kalau dia melakukan bidahnya dalam masalah akidah dan sampai keluar daripada Islam maka dia kekal di neraka. Tapi kalau 72 bidahnya dalam masalah ibadah amalia dan tidak tidak sampai keluar daripada Islam maka dia tidak kekal di neraka. Seperti contohnya Khwariz. Khawarij ketika Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij ditanya apakah mereka itu kekal dalam neraka? Tidak kata Ali. Tapi mereka anjing-anjing neraka. Maka tidak kekal, tapi mereka itu apakah mereka kufur wahai Ali? Tidak. Mereka saudara kita. Dan dia anjing-anjing neraka. Allah anjing-anjing neraka. Tapi diancam ke neraka orang Khawarij itu. Tapi mereka masih punya tauhid ya. Tapi salah dalam memahami syariah Dia mengkufurkan orang yang banyak. Nah, itu mereka tidak kekal di neraka seperti khawarij yang lainnya kata Ibnu Tahrul Ulama. Jadi yang kufur yang kekal itu adalah bid'ahnya yang sampai mengeluarkan diri daripada Islam. Seperti contohnya adalah Syiah Rafidhah. Karena Syiah Rafidhah mengatakan bahwasanya e, Ali itu misalkan adalah Sebagai Allah. Atau bila Abu Bakar Umar itu kafir sampai begitu. Sampai mengatakan nabi itu nabi itu palsu. Ya, sampai mengatakan Jibril itu salah menerima wahyu Jadi sudah masalah akidah sampai mengatakan imam-imam mereka itu punya andil dalam mengatur alam semesta. Orang enggak percaya perkataan mereka di dalam bukunya Al-Kafi dan dalam e, tafsir al kumi dan dalam an, apa Bihar-Bihar atau Bihar, Bihar, Bihar Al-Biharul al, Anwar. Kitabnya mereka seperti kita Bukhari, Muslim dan tafsirnya kita Ibnu Katsir namanya al kumi Tafsir al kumi Dia mengatakan imam-imam mereka yang 12 itu, itu itu ikut andil mengatur alam semesta seperti Allah, jadi mereka syirik dalam uluhiyah syirik dalam uluhiyah syirik dalam asma wa sifat contohnya asma wa sifat, sifat al-alim itu hanya milik Allah ya uh, allahu sami'un alim inna allah sami'un alim dalam Al-Quran, banyak kan seorangnya Allah yang mendengar Allah yang alim hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu contohnya Allah tapi kata mereka, imam-imam mereka itu mengetahui tentang oh kehidupan akhirat ya mengetahui tentang alam semesta ini jadi ikut apa meng mengikut menghatur dalam alam semesta ini udah kukufurkan para ulama Rafidah banyak kekufurannya di ya dia mengatakan barang siapa yang dia berziarah berziarah ke makamnya Husain sama dengan 100 kali haji ke Baitul Haram barang siapa yang ziarah ke sana pada hari 9 bulan Arafah dan 10 Muharram sama dengan 1000 kali Haji diharam dan mabrur hajinya Masya Allah, benar tidak? Sebenarnya siapa yang ziarah ke makam Hussein Pada bulan Muharram dan bulannya Makanya di televisi kalau lihat, bulan Muharram itu Mereka orang siap banyak ziarah ke sana Sama dengan seribu kali haji ke Baitullah Dan mabrur hajinya itu Pak hadis Hadisnya palsu Mereka buat hadisnya palsu Ya, jadi banyak mengatakan Jibril itu salah, kemudian Aisyah itu kufur dan Hafsah itu kufur. Yang membunuh Rasul itu adalah Aisyah dan Hafsah. Terus saya baca di buku-buku mereka, terus mereka. Jadi yang membunuh Rasul, Rasul itu meninggal dia karena dibunuh sama Hafsah, diracun katanya sama Aisyah. Maka Rasul, masa Rasul punya istri yang begitu kejam? Ini sebenarnya sama siapa orang Arab itu Dia pinginnya menghabisi Nabi tapi nggak bisa. Aiyah dihabisi apa? yang dekat-dekat nabi Abu Bakar menantunya Abu Bakar Rasyidi apa apa teman dekatnya Abu Aisyah dikufurkan kafirkan semua ah itu Rafidah sudah kebengetan makanya Imam Bukhari mengatakan lebih baik memakan sembelihan orang Nasrani dari dan Yahudi daripada memakan sembelihannya orang Syiah Rafidah lebih baik menikahkan A, lebih baik kalian menikah dengan orang Nasrani ya orang ayah uh, laki-laki muslim dengan orang apa perempuan Nasrani maksudnya daripada kalian nikah dengan orang Syiah Rafidho Imam Bukhari sampai mengatakan itu ya lebih baik kalian bermakmum bermakmum kepada ahlul bidah yang masih biasa ul bidahnya ya masih daripada bermakmum kepada orang Syiah Rafidho oke okay, Bukhari mengatakan enggak sah kita bermakmum kepada orang Syiah Rafidho nah, contohnya itu Syiah Rafidho Jahmi yang sufi batiniyah yang mengatakan wali itu lebih mulia daripada para nabi. Kemudian juga oh, para wali ikut, meng, ikut, apa, ikut mengatur alam semesta jadi sama antara sufi dengan siyah itu bersaudara pak keluar dari satu perut. Ya kalau siyah Mendewakan, apa namanya mentuhankan imam-imam mereka, kalau sufi mentuhankan wali-wali mereka sampai mengatakan wali lebih mulia daripada nabi. Sampai juga bulu yaitu wali itu sama dengan Allah. Nawaduddin. Nah itu kalau bidahnya sampai ke sana sudah dia rakhid apa kharaju min al wa yukhlad atau khulada minan nar dia kekal di dalam neraka Binanar, ya, dalam neraka. Kekal Jadi yang tujuh dua ini Jangan dikatakan semua yang masuk neraka Semua kekal enggak, dia tak dirinci, dirinci Kata si Fauzan, kalau bid'ahnya Sampai muka farah Bid'ahnya sampai menjadi kufur Kalau dia kembali di Islam, ya kekal Tapi kalau bid'ahnya hanya bid'ah amali ya Seperti dia suka maulidan, suka tahlilan Tapi ya, Tidak berbuat syirik yang sampai fatal Ya itu dia berdosa, bid'ah Diancam ke neraka, tapi tidak kekal tidak kekal ya yang Allah ya itu lagi kita inginnya jangan sampai kita menginjakan di pintu neraka masuk ke dalam juga enggak di pintunya juga jangan kita berharap kepada Allah semata-mata makanya kita tiza Nabi ini pentingnya dengan sunnah Nabi walaupun sunnah sahabat supaya selamat dalam sahabat Nabi saw. Itu tujuannya kita tiza kita konsisten kita tak dengan sunnah Nabi ya. Uh, lebih berharga dari dunia dan kesinya memegang sunnah Nabi itu. Itu adalah hidayah. Jika sahaja diberikan gunung sebesar emas dan disuruh untuk apa berpegang nasi sunnah Nabi, sunnah Nabi, tidak ada nilai. Kalau dia nilai, tidak kan? ada nilainya. Ini adalah hidayah dari Allah. Tidak semuanya Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh nasi sunnah di atas sunnah, Nabi di atas tauhid yang penting dan di sini masuk ke dalamnya tauhid Pak ya, kalau dia para ulama mengatakan sunnah tauhid masuk ke dalamnya bukan sunnah yang kayak orang fikir di, di dikerjakan dapat pahala ditinggalkan digampang bukan sunnah di sini mencakup tauhid di dalam akidah tauhid eh uh, ibadah yang lainnya ya. jadi penting kita jadi, ini dakwah sunnah mengajak orang kepada keselamatan makanya firqotun najiyah dikatakan firqotun najiyah ya sunnah ini adalah golongan yang selamatkan dari neraka Wahai fakam surah. Kenapa? Dari kata mansurat, nasor, nasora yang suruh, yang ditolong oleh Allah, ditolong ketika di dunia dan ditolong ketika di akhirat. Wahfirkan najiyah Najiyah yang diselamatkan, diselamatkan dari dari neraka. Ya, barang siapa yang masuk ke dalam firqo itu, tapi bukan firqo seperti mereka dikatakan firqo di sini, Pak. Karena untuk membedakan yang kelompok yang lain. Jadi, karena sunah bukan suatu kelompok, ya Islam itu sendiri. Maka berkatalah Imam Al-Barbahari dalam Syarah Sunnah, Al-Sunnah wal Islam, wal Islam was sunnah. Sunnah itu dan Islam itu sendiri. Dan Islam sendiri adalah sunnah. Enggak bisa dipisahkan. Ya, jadi kenapa dikatakan as-sunnah? Karena banyak orang banyak perpecahan dalam Islam maka untuk membedakan mana Islam yang sesungguhnya maka dengan nama as-sunnah ketika orang banyak mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah maka harus membedakan di mana yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah maka dikatakan lasalafiyun untuk membedakan dari jamaah yang jamaah lain apa as-sunnah orang sufi ya orang ini di kita orang sunnah berasufi akidahnya orang Jahmiyah juga ngaku sunnah dia, orang Mu'tazilah ngaku sunah, orang Murjiah ngaku sunah. Tapi mana yang sunnah? Maka dibedakan untuk Ahlus Sunnah. Bukan kafir, bukan hizbi. Itu Salafiyah adalah As-Sunnah dan As-Sunnah itu adalah Islam, Islam itu sendiri. ini bisa panjang lebar kalau dibahas tentang sebenarnya apa firqah itu yang nampaknya para ulama dalam mengupas tentang firqah tanaqiyah, hadis yang itu dia buat buku berjilid-jilid. Ia ya, dalam satu hadis itu pak para ulama mengupas buku berjilid seperti Imam Suyuti, menjadi Imam uh, Ibn Hazm itu. tentang masalah iftirok perpecahan itu dibahas satu hadis dibahas jadi berapa jilid buku ya kalau saya sampai di sini janganlah akhir kalam subhanakallahumma Allahumma bihamdika shalala inglam dan stangiru kawatul ilmam Assalamualaikum wassalam alaikum